Pon halo Pak Albert. Selamat pagi Pak. Iya silakan Pak. Kawan、oh, saya kira Pak Pak itu Ketua Apindo jangan mutung gitu deh. Mungkin rekomendasinya belum komplit gitu ya, belum mendengarkan semua aspirasi.、Gitu. Saya kira demikian Pak. Terima kasih Pak Albert. Pagi Indonesia aku. Halo. Iya silakan Pak. Ah ya, saya setuju dengan Pak Sofian m a、ah, n a n d i Ide-idenya dia sungguh berlian juga.、Ah, buat apa? Sekarang di w a r itu memang benar Lebih baik j a dibubarkan saja Atau kalau tidak Pemerintah daerah dibubarkan saja Itu a j a terima kasih Baik, terima kasih Pak Yuda Lalu siang Pak Alex Selamat siang s i l a k a n Pak Ya, terima kasih Jadi saya kalau pendapat-pendapat Pak s o f i a n Monani Itu juga selalu saya dengar di p a s i e a Jadi beliau itu s e r i n g mengatakan Negeri ini aneh-aneh Selalu. Saya sepakat dengan itu Jadi ada Dewan Pengupahan Tapi rekomendasinya Tidak didengarkan Jadi buat apa dibubahin aja Mendingan langsung ke pusat Menteri atau Kepala Daerah Yang sekarang Hari ini Di salah satu media Bekasi Ada timbul berita yang sama Jadi di Kabupaten Bekasi itu UMRnya lebih tinggi Daripada Kota Bekasi Sementara biaya hidup Jauh lebih tinggi di Kota Nah inilah hasil dari pekerjaan para pimpinan negara ini yang tidak menjalankan a t u r a n permainan dengan sistem yang sudah. Terima kasih. マリカイト、システムパミニモミト、クラティアポス、コンタクト、サンセンアポス。 パンプンがポンザー、カロガマンポー、マカシアリングのガクジャニアンバイ、キドローディとって、ザ harus jangan lamar-lamar gitu loh t a p i kedua belah pihak benar oleh karena itu pemerintah juga membenahi pemerintahnya n gak g benar otomatis SPSC gak g benar pengusaha juga n gak g benar mereka saling menyuap saling mendapatkan komisi akibatnya carut-marut EPKI kita lari ke luar negeri Tadah, jadilah begitu jadi jangan y a y a s a n y a yang di, dibubarkan tapi orangnya dipilih yang benar gitu loh seperti Pak PLN kemarin itu Pak Dalan Iskan membenahi akhirnya PLN b e r i b e r e s kok バイトリマガシバディビュー